Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Rabu 13 Juli 2016 dibacakan Ardian Sebas warga Aceh menderita kaki gajah. 3 pemuda Aceh lulus YSE Ali. Buku tulis dan seragam sekolah masih diburu warga. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa anda di Radio City 98.4 FM Luksmawi, Radio Lovers 99.6 FM Aceh dan Radio Limbah 90.1 FM Luksmawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Zerlun 11 orang warga Aceh Barat dilaporkan masih menderita kaki gajah yang tergolong kronis. Angka ini adalah yang berhasil terdeteksi pihak Kap dan diperkirakan jumlahnya bisa lebih besar. Wakil Bupati H. Rahmat Fitri Hadi pada sosialisasi pemberian obat pencegahan masal penyakit kaki gajah mengatakan kemungkinan masih banyak terdapat kasus lain di tengah masyarakat yang terinfeksi. Untuk itu, ia berharap Aceh Barat ke depan dapat terbebas dari filariasis ini, disamping terus mendukung program nasional dalam mengeliminasi vilariasis di Indonesia. Penyakit kaki gajah ini dapat menyebabkan cacat seumur hidup bagi penderita dan sangat berbahaya karena menyerang dan menular semua golongan. Kabit Pemberantasan Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Dinas Kesehatan Aceh Barat, Dr. Suhada, mengatakan, Pemberian obat pencegah kaki gajah yang dilakukan Oktober ini merupakan tahun kedua setelah sebelumnya Oktober 2015 silam. Sedangkan pemberian obat dilakukan selama 5 tahun hingga 2020. Seudarun 3 pemuda Aceh lolos ke program pembangunan kepemudaan Young Souls Asia Leaders Initiative yang digelar oleh pemerintah Amerika Serikat melalui kedutaan besarnya di Indonesia. Mereka adalah Jamaluddin Pona, Shahwil Saputra dan Rini Kemal Sari. Jamaluddin mengatakan mereka akan berada di Amerika Serikat sejak 2 September hingga Oktober 2016. Selama mengikuti program, mereka akan disebar ke tiga universitas di tiga kota. Kegiatan yang mereka lakukan yaitu diskusi dengan mahasiswa dari berbagai negara dan study tour. penempatannya Jamaluddin akan berada di University of Massachusetts Amherst, Boston. Sahwil Saputra di University of Montana, Misola, dan Rini Kemala dari West Center University of Hawaii, Manoa. Cama Nambakan menambahkan, ia akan membahas isu tentang pengembalian kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pasca konflik bersenjata yang berkepanjangan. Sehingga dengan diskusi bersama, akan ditemukan solusi atau pandangan lain mengenai pembangunan Aceh ke depan. Selain itu, peserta akan diwajibkan menyusun desain proyek untuk penyelesaian masalah di negara asal peserta. Sebab tujuan dari program menciptakan calon pemimpin ke depan yang mampu mencari solusi dari suatu isu atau permasalahan. Sudah dulu tahun ajaran 2016-2017 sudah mulai sejak Senin lalu, namun hingga Rabu kemarin masih banyak warga yang mencari perlengkapan sekolah untuk anaknya. Yang paling banyak dibeli adalah pakaian seragam, tas, buku, dan alat tulis. Menurut pantauan Serambi di beberapa tempat penjualan alat tulis di kawasan pasar Aceh, ramai warga yang membeli peralatan sekolah seperti buku tulis, pensil, dan perlengkapan lainnya. Hal ini diakui Aidil, penyelenggara bazar buku yang ditemui Serambi di kawasan pasar Aceh kemarin. Ia menjual buku tulis dengan harga Rp25.000 hingga Rp30.000 per lusin tergantung jenis buku tulisnya. Selain itu, seragam sekolah juga masih banyak dicari orang tua murid, terutama seragam sekolah dasar. Sebagaimana diterangkan Ade, seorang penjual baju seragam di pasar Aceh. Seragam ia jual dengan harga Rp100.000 hingga Rp150.000 per setel tergantung jenis kainnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun Dinas Binamarga Aceh telah mulai mengembangkan data jalan berbasis geopasial atau digital sehingga penanganannya akan lebih cepat dan tepat. Program data digital ini akan menyediakan informasi dengan tingkat pengelolaan secara akurat dan rinci baik administrasi maupun teknis. Kepala Dinas Bina Marga Aceh Tengah Khairudin Yus mengatakan dalam melakukan pembaruan pengolahan data, bila dilakukan dengan manual maka memerlukan tenaga dan waktu serta biaya. Ia menjelaskan program digital jalan ini akan merubah pola pemetaan yang digunakan selama ini berupa sketsa yang sudah tidak layak lagi. Metode yang digunakan berupa survei inventarisasi seluruh prasarana jalan baik kabupaten, provinsi maupun nasional. Dikatakannya survei dimulai dari geometri jalan, tipe dan kondisi permukaan jalan, termasuk juga pengumpulan data pendukung lain seperti jaringan jalan, peta, hirarki, dimensi, dan komponen jalan. Sudarlun seminggu pasca Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, toko penjualan sepeda mulai banyak didatangi pembeli. Hal ini terlihat di sejumlah tempat penjualan sepeda di sepanjang Jalan Raya Lambaru, Banda Aceh. Menurut Anwar, seorang penjual sepeda di Jalan Tengku Imum, Lung Bata, Banda Aceh, hal seperti ini menjadi tren setiap memasuki tahun ajaran baru karena orang tua umumnya cenderung memberikan hadiah berupa sepeda kepada anak-anaknya yang baru naik kelas maupun yang mendapat juara kelas. Menurutnya, pembeli sepeda di tokonya mulai ramai menjelang anak-anak kembali ke sekolah setelah libur puasa. Ia membandingkan sebelum lebaran paling banyak perharinya 5 unit sepeda di tokonya yang terjual namun saat ini mencapai 15 unit per hari Sudarlun Dewan pengurus Daerah Demokrat Provinsi Aceh beberapa waktu lalu telah mengirim tiga nama ke dewan pengurus Pusat untuk diusung sebagai calon Walikota Loksmawe ketiga nama ini salah satunya Swadiahya yang merupakan ...kader Partai Aceh dan saat ini menjabat sebagai wali kota Lalu Julius Dharma selaku akademisi di Universitas Malikul Saleh Aceh Utara... ...serta Rahmat Syah sekarang menjabat sebagai ketua demokrat kota Loksmawai. Sekretaris DPD Demokrat Provinsi Aceh Miryadi Amir mengatakan... ...ketiga nama ini dikirim atas dasar survei yang dilakukan pihaknya... ...bersama Lembaga Survei Jaringan Suara Indonesia disebutkannya juga pihaknya telah melakukan survei terhadap sejumlah balon walikota yang mendaftar ke Demokrat plus Suaidiyah yang masih menjabat walikota. Untuk diketahui Demokrat saat ini hanya memiliki tiga kursi di DPR Kaloxmawe. Sedangkan persyaratan untuk mengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota Luksmawe minimal harus memiliki lima kursi. Ini berarti bila DPP Demokrat nantinya memilih Julius Dharma ataupun Rahmat Syah Maka pihaknya harus berkoalisi dengan partai lainnya yang memiliki kursi di DPRK Loksmawe. Dari Inisrum Serambi Tanjung Permasikian berita malam edisi Rabu 13 Juli 2016. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambiadam.com. Polo jika Twitter, at Seram BFM.